サーニャ、キ itakan manigmatic, banaran, f i r m a n tuhan, b r s a m a pandeta, big man, siraet, Slamat mandatnarkan, tuhan, mumbercati. Salam sejatra, sozrenkacasi di dalamnama, tuhan, e s u s r i s t u s k i t a a s i b r d i s c u s i m m i k i r k a n s p u t a r s a l i Nakalini, Kitakanmumbicharakan, bagamanaktika, Jesus mumbritau, a n protamakali, a d a m u r i m u r i n y a b a w a a a n t r salip. では、今日は、マティウス・パザー・アナ、ah ・ブ a ス・ケタ・カナンバーチャー・アイア・ドゥ・ポルサト・サンパイ・セト・ルスニア・ディビギアン・ヴィルマント・ハン・マティウス・ナン・ブラス・ドゥ・ポルサト・ソワクトイト・ユース・モーライ・メニャタカン・カバダ・ムーリ・ムーリニャ・バワヤ・ス・プロギー・エル・サレム・ダ・ムナン・グン・バニャ・パン・ディータ・アンダ・リ・ピハクトワ・イ・イ・マン・イ・カ・パーラ・アリ・ア・ア・リ・アリ・ア・アリ・アリ・ア・アリ・ア・ア・ラ・ラ・ラ・ラ・リ・リ・ア・ア・ア・ア・ア ペトルスのジェススのジェススのジェススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス Memikul salibnya dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya Sesuara、so, ku yang kekasih menarik Kalau kita pikirkan bagian ini Karena Dilatar belakangi oleh sebuah dalam pas ayat 16 engkau a d a l a ア Mesias anak ル l l a h yang hidup baru ayat 16 Petrus sudah mengatakan Yesus Mesias anak Allah yang hidup、yes、hid dan itu menjadi pengakuan yang sangat luar biasa yang besar satu pengakuan yang hebat yang ada di dalam Alkitab Tetapi saudara-saudara menjadi sangat menyedihkan, menjadi sangat memprihatinkan. Karena kemudian pengakuan yang hebat, pengakuan yang besar tidak diikuti dengan konsistensi yang tinggi daripada Petrus sendiri. Mengapa? Karena tidak lama kemudian Yesus mulai berbicara tentang apa yang akan dialaminya. Kepahitan, kegetiran, pengkhianatan hingga kepada penyalipan dan kematian yang sangat mengerikan. パンバナナとナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ e ナナナナナナナ a ナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ alangkah、oh, sulitnya kalau ini ル e r j a d i alangkah beratnya mengapa karena kalau memang ジ e t u l ア e t u l kemudian yesus harus mati berarti itu mereka akan k e h シ l a n g a n sesuatu yang penting di dalam kehidupan berarti itu menjadi sesuatu Yang sangat mengerikan karena guru yang dikagumi akan mengalami kematian. Dan tentu saja itu sepertinya menjadi sesuatu yang sangat menggentarkan karena tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan menjadi kelompok yang porak-poranda. Karena sang rabi, sang guru. Mesias anak Allah yang disebut Petrus itu akan mati. d i b e n a k mereka tentu Mesias itu adalah seorang pemenang dalam pengertian yang sangat militeristik. Menang, dalam arti kata mengalahkan orang-orang rumah. Menang, dalam arti kata memutarbalikan kekuatan pengaruh daripada ahli Taurat. Tapi sekarang Yesus berkata, Ia akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Jadi s u s u r a h melonjak semacam satu kebingungan di dalam batin mereka, dan Petrus dengan segera menyambar, coba meluruskan persoalan sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa supaya penderitaan sang guru tak berpanjang-panjang yang juga bisa berarti penderitaan dan kesulitan bagi mereka sangat simpatik ketika dikatakan kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadamu Tetapi pada waktu berbicara, Petrus dengan segera menangkap apa yang diperlukan di dalam kemanusiaan. Dengan segera menangkap apa yang diperlukan di dalam kesulitan. Dengan segera menangkap apa yang diperlukan di dalam keterpojokan. Berdoa minta Tuhan tolong. Tetapi sangat disayangkan. Petrus tidak melihat ada segi-segi yang harus dia pikirkan. y a Itu sebuah pertanyaan. Untuk apa itu terjadi? Apakah itu harus? イトランジャーナバトケンダンバパー、イヤイングジバパー、イヤングジャーナバーパー、イヤングジングジャイナバーパー、イヤングジャーナバーパー、イヤングジャーナバーパー、イヤングジャイヤングジャーナバーパー、イヤングジャナパー、イーナングジ Haruskah itu dialami? Dengan segera dia mengambil sikap kiranya Bapak menjauhkan hal itu daripadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih sangat menyedihkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus menimbulkan sebuah reaksi yang cukup menakutkan dan mengejutkan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus. Hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Setan, pergilah. Jadi pada waktu dikatakan hanyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Ini sangat mengerikan Masa si Petrus yang baru saja bicara Enkomisias anak Allah Sekarang sudah disetan-setankan oleh Tuhan Yesus Pembelajaran penting bukan? Ini rasul loh Maka kalau ada pendeta langsung menganggap dirinya paling suci Paling hebat dari sedunia dan luar biasa terus menerus Sinisme segera akan timbul Wah rupa-rupanya dia sudah lebih hebat dari Petrus Kira-kira begitu ya Sangat menyedihkan Jadi jangan heran kalau orang yang tadinya begitu hebat luar biasa Sontak montak cuma bilangan menit atau bilangan jam Sudah kemudian menjadi orang yang sangat berdosa Kita n gak g bisa bilang gak mungkin Karena semua kemungkinan bisa Tetapi sebaliknya juga orang-orang yang tampak lemah berat di dalam berbagai kesulitan Lalu berjuang dan berjuang dalam kehidupan Itu bisa menjadi bagus? Bisa Itu juga kuat dan penting mendadak i a mendapatkan kekuatan karena pertobatan yang sungguh lalu mengapa Petrus yang tadinya mampu menyatakan pengakuan iman yang besar sekarang justru menyangkali dalam ketakutan yang sangat menyedihkan jawabannya serhana d e saudaraku. jawabannya adalah apa? jawabannya gampang karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah サーリップのようなものがようなものができたら、サーリップのようなものができたら、サリプのようができたら、サーリップのようなものができたら、サーリップのようなものができたら、サーよう k a のができたら、サーなものができたまサーリップのようなものがら、サーリップのようなものができたら、サーリップのようなもがでのようなものら、サーリップのたら、なものたら、ができたら、サーリップのようなもでき Harusnya, kita belajar Tuhan mau apa, mau seperti apa. Nah, kalau Tuhan mau apa atau mau seperti apa menjadi menarik kalau kita pikirkan adalah bahwa ketika engkau sakit, kalau engkau sakit emangnya kenapa? Apakah Tuhan tidak mencintaimu hanya karena k a u sakit? Yang jadi penting adalah kalau k a u sakit, engkau bisa mengerti enggak kendak h e Tuhan dalam sakitmu? Bertumbuh d a k imanmu, kan itu jadi penting. Apa kau menghina cerita janda miskin yang tetap miskin seumur hidupnya tapi memberikan yang terbaik bagi Tuhannya. berapa banyak orang menghina janda miskin itu tanpa sadar dalam kotbahnya dan berkata anak Tuhan tidak mungkin miskin. lalu janda miskin itu bukan anak Tuhan apa? ジャンルパンももじでややす。でんぶんパンデータ。カネトゥさんがトラギス、カロエスももじじゃんでみすきん、タピリマキマキ、オレバニャンパンデータ、でんこバニャンミサイ。でんやんモルド、でんかウシーラン、でんてらびさ、でんぷんやん。ちょーズドラカー。んごかんぷかた、ばわパウルスイトゥやんがでんぷんや、でんてんぷんぷんやん。でんぷんぷんやんぷんぷんやんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷんんぷん Orang yang dibenci Tuhan dan tidak disayang Tuhan, saya tidak berani. Tetapi Petrus sendiri dengan kebanggaan berkata di dalam kelemahanku, nyata kekuatan Tuhan. Menarik sekali. Banyak orang punya pergumulan, banyak orang punya persoalan semakin dekat dengan Tuhan. Maka bukan soal itunya, tetapi soal kedekatan dengan Tuhan. Bahwa di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan membuat kita sehat atau kita dapat sehat. Bahwa dalam kedekatan kita dengan Tuhan kita diberkati Lalu kita punya harta benda ekstra Kalau dengan kedekatan kita dengan Tuhan Tuhan mengangkat kita katakanlah menjadi populer Ingatlah Itu tidak berarti Kalau engkau kaya engkau lebih baik dari yang miskin Kalau engkau sehat engkau lebih baik dari yang sakit ya. Kalau engkau populer lebih baik dari yang tidak populer No Karena iman tidak berkaitan dengan itu とピシカピマンモ。カレンコカヤティダソンモンタタブランダハティ、イトロ、ジェリブカンカヤネ。タピシカブトラデカカカヤン。ブカンセハニヤ。アパンコラカカンダランセハモ。ブカンポプラニヤ。バカメナンコマケコポプラニヤネ。マカディシャン la カンタンパー、レフレクシイイマニヤン、ウトヨンビサリプラニオプカン。ジェリサリプマングガ、Qualitas。ティダボレトラシェバカパダ、Quantitas。Quantitas、 Kuantitas bukan tidak perlu, tapi kualitas tak boleh tergeser olehnya. Kualitas harus tetap nomor satu. Menjadi pertimbangan yang harus diutamakan di dalam seluruh pergerakan kehidupan orang-orang percaya. s u s o r a k u yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk kita bisa belajar mengerti apa yang menjadi k e h e n d a k Tuhan di dalam seluruh perjalanan kita. パ u グ t ンパミグランセリ a スのランキーとパンキータ。ウントビサメニャンカンハティ、トゥハンキータ。カネイト、サティアプキータ、ハウスターパンギル、ウントメニャダリ、マクナサリピト、センガキタディダータージャバー、ウントメニャラキリストスとハンキータ、パダリストス、ジュストビサムブリカンヘルプディケータ、ヒランアン、ヘ Kita harus mampu untuk menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut dia seperti apa yang digugat dan dituntut olehnya. Di dalam kualitas keimanan kita sebagai orang percaya. Salib harus menjadi hal yang menyenangkan bagi kita. Kesulitan, kepahitan, kegetiran yang terjadi di dalam kehidupan bukanlah alasan untuk melarikan diri. Kesulitan, kepahitan, kegetiran yang datang beruntun, menghantam kita bukanlah alasan untuk menyerah. Kita harus bangun, kita mesti bertanding. Di medan dimana yang Tuhan kehendaki. Menyembunyikan diri adalah sebuah kesalahan. Tetapi teguh diri itulah sebuah panggilan. Petrus salah mengerti dalam melayani Tuhan. Ia berpikir semuanya akan mulus sehingga dia tidak rela. Yesus ditangkap apalagi kemudian menjadi dibunuh. Ia memprotes sehingga tanpa sadar dia justru melawan rencana Allah. Yang besar, yang agung. Karena ia tidak mengerti. Seringkali kita terjebak sesuai pada pemahaman-pemahaman yang salah tentang kehidupan, mengakibatkan kita tidak bisa menerima ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, mengakibatkan ada kesalahan, kengerian terjadi di dalam tiap keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, mari kita memahami salib itu. Kepahitan, kegetiran di dalam kehidupan adalah bagian yang harus dijalani dan warna salib itu. Perhatikan, kepahitan, kegetiran adalah jalan yang harus dilalui dan warna salib itu. Karena itu biarkan salib itu berwarna, mewarnai seluruh hari-hari kita. Biarkan salib itu berwarna, mewarnai hari-hari kita. Biarkan salib itu berwarna, mewarnai tiap tindakan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan. Jangan takut. Mengapa tak belajar mengerti apa menjadi k e h e n d a k Allah, bukan k a h i n d a h マンガパタブラジャー、マニクマティケタタン、イエスウスボカンカマンイス。カネトスオザラコンカカシー、ディラアムソルュアスペケイドパンキータ。ヨケタムラコカナパンジェディケタタパンキータ。ヨングイエスウスマウントケタラコカンディラアムケイドパンキータ。ヨケタムラコカナパンジェデパンキータパン、ヨングイエスウスマウントケタラコカンディラアムン。イイペンディングインイ プリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスィプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリスティプリスティワプリスティワプリスティワプリスティワプリ Bukan ketakutan, kengerian, apa lagi mengasihani diri dengan cara yang salah. Tetapi biarlah kiranya di dalam seluruh kehidupan kita, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, s e u d a h k u hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Sekalipun warnanya kepahitan, kegetiran, penganiayaan, pengucilan, kesulitan, kesusahan. Tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau kemudian kita memelintir sebuah situasi tentang kenikmatan diri. Lalu kita mempersalahkan sekitar kita, mengabaikan kehendak dan ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bermain dalam pelayanan yang bukan m e l a y a n i Tuhan tapi m e l a y a n i diri. Sebetulnya itu yang terjadi pada Petrus. Suka mengikat Yesus pada waktu itu dalam rangka mendapatkan kenikmatan, kesenangan, popularitas tentunya. Motif itu ada. Itu tampak pada waktu mereka ingin menjadi orang yang paling penting, yang dekat dengan Yesus dan memperbutkan e posisi Sampai Yesus menegur mereka. Ada banyak kebingungan-kebingungan daripada murid. Untuk mendapatkan kesejatian pelayanan. Pra kematian Kristus dan pra kebangkitannya. Pas c a kebangkitan Kristus lah baru murid semakin mengerti dan semakin memahami artinya melayani. Semakin memahami artinya penderitaan, artinya kesulitan. Semakin memahami dan berkemampuan untuk menikmatinya di dalam pergumulan. なにみじりそそとりんぱん tings をそらくんかかしせんがりらみどきた、けたぼれ malacuca、なぱんじりけんだくん。みんじららみ、ありありきた、みんすくりけんだた。な。みんじりぱたんやんるよ、そんなにかばらきたすかん。しゃたちんたい。りりきたかととはんきた。か lo けたちんたいとまりんかりりりんたピクルさり。たべか lo いりりき タプロムヤンカルディリ、タプロムミクルサルプ。カネトゲタビサムウムバディリ。e ンマニューオランライル、ウントムミクルサルプ、ブワッキタ。ケタビサムンパッカンディリ、モマガカンディリ。マニュリプサットパライナン、センガクリストス、ブカンラギ、タピサダケタピンギルカン。ソソナコ、チャムカン、ピキルカン、ランカン、エニパンティン。ウントゲタパーミスチラウトリダランケイドパンキタ。 Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Peristiwa seputar salib gagal dipahami oleh para murid. Peristiwa seputar salib membingungkan para murid. Peristiwa seputar salib akhirnya menceritakan kegagalan mereka menangkap kebenaran sejati. Karena ketika salib itu nyata Yesus ada di sana, murid itu terpencar, bercerai-berai entah kemana. Salib memang menimbulkan berbagai paradoks-paradoks yang luar biasa. Dua hal bertolak belakang tampaknya tetapi betul. Menderita tapi bahagia. Tampak kalah tetapi menang. Alangkah hebatnya alangkah uniknya. Sehingga peristiwa itu menjadi peristiwa yang layak untuk kita pikirkan, kita renungkan khususnya dalam menyongsong Jumat Agung. Berulang kali saya berteriak lewat ini, itulah sebab kenapa kemudian saya memikirkan tujuh kata penuh kuasa. Yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu. Mengkotbakannya tujuh kali berturut-turut. Tentu persiapan yang memakan waktu. Dan lo akan menuliskannya. Mendokumentasikannya. Supaya jadi berkat bagi banyak orang sehingga bisa muncul DVD-nya, muncul bukunya. Menjadi satu set yang menarik. Wow, ekstra juga untuk mengerjakannya. でも、それは私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちたちが人たちの人たちの人たちの人た a の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たたちの人たちのたちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たの人たちの人たたちちの人たちの人たちの人たちの人たちた Tetapi kerinduan akan panggilan itu sangat kuat supaya orang mengerti salib yang memang meninggalkan banyak misteri. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Oleh karena itulah, kita perlu untuk memikirkan bersama, merumuskan bagaimana sikap iman kita. Sehingga perkataan-perkataan Kristus sebelum disalibkan, yang merupakan pemberitahuan yang disalahpahami para murid, hingga perkataannya di atas kayu salib, Bukankah itu kata-kata indah yang luar biasa? Yang patut untuk direnungkan dan dipikirkan oleh tiap orang percaya. Bagaimana? Kita dapat mengatakan kita sudah Kristen. Tapi kita tidak mampu memahami kebenaran yang utuh. Yang ada di atas salib sana. Biarlah kiranya. Saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Ketika saya mengkotbakan h h biar saya diberkati olehnya. Diberikan hikmat. Sehingga boleh memberikan pencerahan pada jemaat. Lewat tujuh perkataan kayu salib. Yang disampaikan dalam tujuh minggu berturut-turut. なにかの2はありません。2つの2つの sore doakan do k e k u a t a n saya d o a k a n kesehatan saya の2つの a つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つ a 2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2 a の2つの2つの2 a の2つ a 2つの a つ a 2つ menjadi kehendaknya Tuhan dipermuliakan dan kita melayani dia selamat Tuhan menolongku Tuhan menolongmu Tuhan menolong kita アメンバイん どういうこと 7京 の, の 2,、Source、2月の2月の2月の2月の2月の2月の2 5の2月の2月の i 月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月 i 2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の a 月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の a 月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月の2月 e 2月の2月の2月の2月の Sebelum Rumah Sakit Harapan Kita Untuk informasi hubungi sekretariat di 021-5696-3186 Di 021-5696-3186 Atau SMS di 0856-92-333-222 SMS di 0856-92-333-222 Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih Jikalau kau mungkinkan kami melayani-Mu dalam kelemahan dan kekurangan kami Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh terus d i s i b a k a n misteri salibmu untuk makin mengerti dan hidup seturut dengan kehendakmu. Ya Tuhan, kami berdoa. Jadikan salib menjadi kekuatan utama dalam hidup kami sehingga penyangkalan diri memikul salib menjadi kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga kami mampu menjadi pengikut-pengikutmu secara khusus. Kotba h tentang tujuh perkataan salib kami doakan juga supaya Tuhan memberikan hamba hikmat kekuatan untuk menjalankan. でも、私たちは、a たちは、私たちは、私たちの家族 a 家族の家族の家族の家族の家族の t 族の家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の l a の家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 a 家族の家族の家族の家族の家族 s 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 a n di dalam sepanjang kehidupan kami terpujilah nama tuhan kekal selama lamanya a m の n